Berikut ini untuk anda ibu-ibu engkang -ibu, keresoh kepanasan botol nope nope puge, sing penting remen manai pun, sing penting puas manai kita goyang kembali ada Arneta, Julia, Ade, Ade. Tack mm -hmm.